diberikan kesehatan dilimpahkan rizzekinya diberikan kebahagiaan selalu untuk saudara-saudara kita yang sedang bekerja jauh di negeri tetangga ya ya satu persembahan cantik bersawang Ayu yang satu ini untuk pemalang semuanya kita haturkan hacurkanang Perdana barang hadirnya Elsa Safira new Merrah